Alhamdulillah, udah mateng. Hmm, baunya sedap, Uma. <laughs> Uma, hmm? ada gelas plastik nggak? Gelas huh? plastik. Oh, ada. Di mana, di mana? Ambil di laci kedua lemari makan. Tuh di situ tuh. kapas gak kapas? kapas ada di kotak p 3 kak oh oke okay, oke okay. hmm, kalau biji kacang hijaunya masih ada nggak oma biji kacang hijau bubur kacang hijau kali kak nusa perlunya biji kacang hijau rak huh? biji kacang hijau mana bisa dimakan kak enakan bubur jo huh? bubur kacang hijau <laughs> <laughs> biji kacang hijaunya bukan untuk dimakan rak Kak Nusa perlu biji kacang hijau buat eksperimen. Iya oh, kan? Iya Uma. Nusa lagi ada tugas ipak eksperimen biji kacang hijau. Eksperimen? Apaan tuh kak? Eksperimen itu melakukan percobaan Ra. Nusa lagi mau percobaan tanam biji kacang hijau. Cuman pakai kapas dan air Ra. Korara bingung ya. Ini kacang hijaunya kak? Udah Rara bersihin Ah, cakep Sekarang kita taruh di atas kapas yang sudah dibasahi Hah? Di atas kapas? Ya, sekarang masukin deh ke dalam kotak hmm, Kak, kok bijinya di kapas sih? Namanya juga buat eksperimen, Ra. Rara <tuh> Rara juga boleh coba ya, Kak? Boleh, boleh kan? Boleh? <tuh> iya, boleh Nih Asyik Bisa buat nih Kamu cari kain ya Hah? Kain? Abis itu kamu tutup deh kayak punya kanusa Terus ditutup? Jangan sampai kena sinar matahari Emang kenapa? Kalau kena sinar matahari kak Ya bisa gagal eksperimennya Oh gitu Jadi harus di tempat yang sejuk rak Di tempat sejuk? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhasil. Wah, yes. Bisa bikin oseng tauge. Hah? Umar. <laughs> Umar. Uma. Eksperimennya berhasil. Yang ini berhasil. <laughs> Wah. Alhamdulillah. Di tempat yang sejuk dan di media kapas. Biji kacang hijau bisa tumbuh menjadi kecambah Iya Umar Masya Allah Keren banget ya Umar Tanpa tanah kecambah bisa tumbuh subur Nah itulah bukti kebesaran Allah Dalam surat Abasa ayat 24 sampai 32 Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit een kami belah bumi dengan sebaik-baiknya ben kami tumbuhkan biji-bijian di een itu Anggur dan sayur-sayuran Zaitun dan kurma Kebun-kebun yang ben Dan buah-buahan serta rumput een Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Oh. berarti Uma yang numbuhin kecambah kanusa albuah ya. Betul, Ra. Rara -ra lihat kan betapa sayangnya Allah sama kita. Dalam waktu tiga hari kita bisa panen kecambah hmm. kan? <laughs> Punya Rara -ra mana? Udah jadi belum? Oh iya. Rara -ra bikin juga. Oh iya. Entar, Kak. Rara ambil. Pasti dah gede. Tunggu, tunggu, tunggu. Hah? Hmm? Kau punya Rara jadi gini ya? Hah? Kok mau jadi es gini, Ra? Emangnya kamu simpan di mana? Katanya di tempat sejuk, kan? Rara taro di lemari es. Hah? <tuh> lemari es? Waduh, kalau ini namanya es kacang biji kacang hijau rasa kapas. Es kacang